Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Bu. s i l a Saya rasa m e m a n g ini ya, kalau di, yang permasalahannya kan ini masalah di b e r a t terus di apa di Jawa lah ya, di sekitar Jawa gitu. m a n g ini masalah pemerataan. Jadi terkonsentrasi terus demikian besar ini penduduk ini ke Jawa、ya. orang Sumatera pada ke Jawa semua orang sana yang di ke Timur juga k Jawa semua. Jadi se intinya adalah permasalahan n y a pemerataan. Kalau apapun juga ya Kalau kita ngeliat l e b a r a n Kayak Pantua Sedemikian banyak mobil Motor Mau diapain juga t e p a t aja itu n Gak g akan muat itu jalan Tapi kalau dari biasa Kan n gak g pernah ada masalah gitu Jadi lu p e m e r a t a a n Di setiap puluh Di apa itu harus Lebih merata lagi Bukan seperti sekarang Yang terkonsentrasi di Jawa Oke、okay. 633 9 1 50 Pak d e d i Selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Pak d e d i Iya Bukannya、bukan soal p e m a t a n aja Tapi ya begitulah pemerintah kita Kalau n gak g begitu Bukan Indonesia namanya bu Tematasi Oke,、okay. Pagi Pak Jerry Pagiin mbak saya, saya pendapat dengan pendapat yang kedua Untuk mengomentari pendapat yang pertama <tuh> <tuh> Maksudnya n Gak g cuma sekedar pemerataan gitu. <tuh> Kalau itu sih pendapat terlalu pos Karena Karena <tuh> 私たちは、私たちのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナのコロナ Baru udah kebut-kebutkan Baru udah ini apa namanya、uh, me Mengatur Pengerjaan disana sini Dengan demikian bisa tekan ini tekan itu Biaya bisa Secara gampang aja Ditaget-tagetin gitu Ya intinya jadinya kembali lagi o p s i lagi mbak, makasih mbak Oke,、okay, Pak Sebastian gimana dengan Anda? Saya melihat ya サハルシニアのフィジオネルのフィジオネルのフィジオネルのフィジオネルのフィジオネルのフィジオネルのフィジオオネルオネルのフィジオネルのフィジオィジオネルのフィジオネルオネルオネルのフィジオネルのィジィジオネルのフィジオネルのフィルのルのフィジオネルのフィジオネルのジオネルのフィジオネルのフィジルのフィジオネルのフィジオネルのフィジオネルのフィジオネルのフィジオネルのフィジオ パジャバ、パジャバ、キタイに、レ a アジャパラメンティー、マーファジャー、エメンティパトリア、リア、アクバ、コマーレン、モン、コンタン、カイオレミシー、トブラ、アンディア、サンカー、センディー、パンダ、ジリマファジャパラ、パジャバ、キタニ、バニア、ボード、マフニー、セブン、ボード、メンティア、ジュン、ボギト、ディー、パンカジャバ、ギト、ボード、ナーバ、ギト、バワ、ジリコン、マンティダ、バチス、マン、ロラ、ナ、ガラ、イミ。 Apalagi deh begitu banyak korup Nah inilah kita lihat Mereka bukan pemimpin-pemimpin yang visioner Mereka bukan pemimpin yang memikirkan kepada rakyat Tapi seperti komentar ketiga ini Mereka adalah pemimpin-pemimpin Yang memikirkan perutnya sendiri tidak p e d u l a k e p a d a rakyat Yang begini mau kita percayai Yang salah memang t a rakyat memilih dia Nah kembali lagi Marilah para pemimpin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 Waktu saya SDTK itu ngeliat kalau udah akhir tahun, udah musim hujan, jalanan dibaikin Sekitar lagi t u saya pikir, wah hebat ya pemerintah ya bapak-bapak nih ya Betulin jalan nih, kalau udah hujan tawa aja dia ya kan Begitu SMP, SMA, saya lihat lagi, kenapa ya selalu musim hujan Ya goblok juga ya, kenapa setiap musim hujan, akhir tahun terus selalu dibetulin Kan musim hujan baru dibetulin, kepikir kan Begitu saya kuliah, ya kan saya kepikir lagi kan Oh ternyata dia akhir tahun itu buat ngabisin anggaran gitu kan Betulnya juga pakai k w dua ketiga Nggak tahu deh gitu kan Begitu saya udah t e r j a segala Oh sengaja dibikin k w dua nih gini Biar proyeknya berulang-ulang terus gitu kan Nah kenapa nggak d i b i k i n y a n g lebih bagus Berlanjut lagi kan pertanyaan Nah udah 40 tahun tuh Pemerintah itu begitu 40 tahun Mindsetnya memang kotor Mentalnya memang moral Mentalnya udah bobrok Mental korup Seperti kata p a k w i k Mentalnya p i k i r a n y a udah kotor, i t u aja. n Gak g tau h betara-betulnya gimana lagi. Makasih. Oke. s a m a r i m a i a s i t h Sampai i p a s a sah? t u sah? a p a i i pasar sah? m a t u sah? a p a i i pasar a m a t p a i i pasar a m p a r i t p a t a h s m p i r i t a m a t a h s i t u a m a d a h s u sah? s a m p a d a s u sah? s i d a s a itu, sah? s a m a i u sah? s m a i d a s a r i t a h m a i s a r t u a h m a i s a r t u a h s a m a i i p s a r i t a h s a m a i i p a i t p i a h a p r i t h a i r i t a h i t a h a i t u a h a m t u a h a m a s a r itu, a m p a i d pasar itu, sah? s a p a i pasar itu, a h s a p a i i t u a h s a p a i i s a r sah? s a m p a a s a r t sah? a m p a a t h s a p a di t u sah? s a a i r itu, sah? s i r sah? a m p a r a h s a m p a s a h s a m p a s a r a h s a m p a di s a r i a h s a m di s a r i t a h s a m a i パーマンタイムの話は はい。 bebannya d i n a i k k a n jadi makin cepat hancur kan kualitas diturunkan, beban kendaraan tinggi jadi hancur cepat dan itu adalah menjadi budaya karena untuk pendapatan tahunan jadi sudah diatur semua semua dapat lah, semua kebagian、uh, sebetulnya mereka itu pintar, pejabat kita ini pintar, tapi p i n t e r n y a itu digunakan untuk yang jelek Kepadahal kan ada pepatah, teledah itu kan cuma dua kali ya, n gak g mau kedua kali, t e r a n t u n g Kalau ini kan kita berpuluh-puluh tahun, berkali-kali, jadi bukan bodoh, kan? Artinya、e, kalau n g g a k itu sebetulnya d o u b l e lah. d o u b l e n g g a k peduli lagi sudah, pokoknya yang penting kantong sendiri. Pak Yono, selamat siang. Selamat siang, ya. s i l a k a n b a k Yono. ah Kira itu dari pemerintahnya a langsung ya Kita ke daerah-pemerintahan daerahnya itu Jadi ada keuntungan t i a p tahun itu Jadi proyek tahunan istilahnya Jadi kayak udah Kayak udah tadi sih gitu-gitu dulu Ya itu harus diperbaiki lagi dalam pemerintahan daerahnya a n k o k o k o k o k o k yang bersangkutan yang mengolak i t u Itu aja sih Baik, terima kasih Pak Yoni s a n g Ya b Ya bapak. Iya. Itu bagian dari hasil KKN aja bu. Pak Yusuf itu saja. Baik terima kasih Pak Yusuf. Pak Hendra selamat siang. Selamat siang. Silakan h Pak.、Ah, yang saya d i s e d a k a n cuma satu. KPD. Halo selamat siang. Halo. Halo ya. Ya bapak silakan h Pak komentar Anda. Pemerintah b u k a n y a nggak siap, pemerintah setiap tahun siap memberikan THR,、ya. Jangan salah, salah ngomong, bukan n g a k siap siap berikan THR. Thank you. Baik, terima kasih Pak Juni. Selamat siang. s i l a h k a n Pak komentarnya. Ya, komentarnya pejabat-pejabat itu, otaknya nggak ada. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Juni. Enam tiga tiga sembilan satu enam puluh. a k Waluyo, silakan. h Ya, selamat siang p a k Silakan h Pak. Uh, ini kayaknya pemerintah m e n g g a k serius, Mbak, menanganinya,、uh, ya pemerintahnya DPR-nya cuma ngurusin partai mereka sendiri gitu, cuma p e n t i n g a n mereka sendiri lah, bukan mereka nggak tahu. Terus mengenai yang k a p a r o r o yang selalu antri, itu ratu atut sebagai gubernur Banten harusnya tahu gitu, apakah dia memang udah nggak sempet ngurusin publik gitu, cuma ngurusin kecantikan aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih, p a k Waluyo, Pak Edi, selamat siang. Selamat siang Mbak, saya mau komentar aja ya, kejadian kayak gini ini kan udah b e r u l a n g k a l i ya, tiap tahun kita, padahal lebaran itu kan terjadi tiap tahun, tapi pemerintah selalu tidak siap dengan sarana dan p r a s a r a n a yang disediakan. Jadi saran saya ya, mestinya hal ini harus dikaji ulang apa-apa yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun itu. Masalah baik infrastruktur jalan maupun kesiapan angkutan mudik lebaran. Begitu aja Mbak ya, terima kasih.